Kita hadirkan khususnya panah-panah hari ini buat semuanya Ada Desi Tata Bersama Dwi Pangga Oke, okay, Desi. Terima kasih, Desi. Yes. Satu perspektif van malam hari ini.